Kembali lagi dengan saya Scarla Basribo, sebelum mendengarkan lagi ini jangan lupa like dan subscribe-nya, terima kasih. আতাা আযর আযে এনাযে ক্র আযবে কের আয়ে সদায় Dang it, it. পগাইনে.